sa'bidu dumu'i sa'bidu muri'h tana hadaya fahika yastarih wa amstana cobalah kita belajar kalaupun enggak bisa mensyukuri suatu ujian minimal kita tabah jalanin aja kadang-kadang kita memang enggak bisa agak susah mensyukuri dapat musibah alhamdulillah susah kan Walaupun ada orang yang bisa Dan kalau dia bisa dapat musibah bertahmid Itu istimewa banget di mata Allah Kan ada hadis tentang seorang laki-laki Yang punya satu-satunya satu, satu anaknya Jadi semata wayang gitu Meninggal Masih usia anak kecil gitu Lagi lucu-lucunya meninggal anak laki-laki Si bapaknya Pas anaknya meninggal Terus Allah bertanya kepada malaikat Yang mencabut nyawa anak itu Kata Allah Wahai malaikat, nyawa siapa yang kamu cabut? Dan Allah lebih tahu jawabannya pasti Kata malaikat, nyawa seorang anak kecil ya Allah Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya? Ayahnya mengatakan Alhamdulillah, inna wa inna ilahi ronyun Bayangin Meninggal, Alhamdulillah, inna wa inna ilahi ronyun Nah kalau kita mah cuma setengahnya Inna lil, nah, itu juga sering lupa Seringnya heboh dulu gitu Kok bisa atau apa, sakit apa kan yang paling gak enak banget tuh kalau ada musibah meninggal Nanya, sakit apa gitu kan ya Udah semua orang datang nanya sakit apa Jadi orang yang kena musibah malah harus uh, konferensi pers gitu Harusnya datang bilang aja semoga almarhum dirahmati oleh Allah Dihapuskan dosanya Gak usah nanya-nanya deh sakit apa Kecuali deket banget Ini asalnya datang sakit apa, sakit apa Gajelasin panjang lebar Gimana kejadiannya, semalam jatuh di kamar mandi apa Standar banget kan kalau kita datang, bilang aja semoga almarhum dirahmati Allah, diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Semoga mantan-mantannya rela dengan apa yang pernah dia lakukan. Nah, e, apa tadi saya lupa. Jadi maksudnya tuh, e, jangan sampai kita ketika dapat musibah, hanya melihat bahwa, oh hidup saya udah berakhir nih. Ketika nilai kita jelek, padahal udah berusaha, kayaknya udah gak ada harapan lagi buat hidup. Udah gitu memutuskan putus asa dengan loncat dari jembatan. Gak meninggal pula, kesangkut di kabel listrik kan enak. Jadi judulnya bunuh diri gagal. Bunuh diri sukses juga gak enak, gagal juga gak enak. Gak ada yang gak enak. Laki-laki uh, tadi itu mengatakan, Alhamdulillah, innalillah, wa inna ilahi, rojo. Lantas kata Allah, apakah dia punya anak lain selain itu? Kata malaikat enggak punya ya Allah semata wayang. Kata Allah, apakah dia sayang kepada anaknya? Kata malaikat sayang banget. Lalu Allah bersiman wahai malaikat, bersaksilah sesungguhnya aku telah menyediakan untuk dia sebuah istana di dalam surga namanya Baitul Hamdi, istana pujian. Kenapa? Wa akhirudawahum anil hamdulillah. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Selalu membiasakan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Orang muslim harusnya gitu tuh. Antara dua, alhamdulillah rabbil alamin atau innalillahi. Kalau bisa alhamdulillah dalam dua kondisi itu lebih keren lagi tuh. Kalau ditanya, misalnya dia lagi sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau lagi sakit, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Allah kulli hal. Kalau lagi sehat, alhamdulillah sehat. Kalau lagi sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap aja alhamdulillah. Makanya orang Arab tuh kalau ditanya apa kabar atau gimana keadaannya, dia bilang alhamdulillah yang ala kulli hal, biasanya ada masalah. Tapi dia enggak mau ngeluh, ngomongnya tetap alhamdulillah. Dan itulah lisan ahli surga. Jadi kalau kita pengen tahu kita nih lisan kita udah Kayaknya udah cocok belum masuk surga ya? Ketahuan kan ada ciri-cirinya kan? Segala sesuatu ada ciri-cirinya, bahkan ada bekasnya fi wujuhim min asaris sujud di wajah mereka kan ada bekas sujud. Sama lah kayak anak skateboard. Ketahuan banget kan anak skateboard tuh kayak gimana? Bekasnya di mana? Sepatu kan? Kalau dia pas lagi oli ngapain kan dia gitu ya? Sehingga kalau sepatunya aus sebelah sini atau sebelah kiri, wah skateboard banget nih. Padahal di rumah di gini-gini pakai kalib bisa anak skateboard atau anak gitar yang apa e, akustikan gitu dia gitaris pasti ketahuan jari-jarinya tuh kan kayak bakal keras gitu kan karena udah biasa udah biasa megang e, senar gitar terus e, yang baru diputusin eh ada bekasnya nggak ulang baru diputusin tuh. Eh, kamu baru diputusin ya, kok tahu kamu gak ulang UAE berarti baru diputusin begitu juga orang yang rajin ibadah, rajin sujud ininya ada seharus sujud jadi jangan suuzon kalau ngeliat orang ininya tebal hitam gitu, jangan suuzon justru kita harus euh, takjub, kalau perlu kita rip toh, pengen kayak gitu walaupun jangan suuzon juga ke orang ininya halus nah saya mah, maaf ya gak mau sombong alus sih sebetulnya, gak ada bekas Ada juga orang yang kadang-kadang gak semua sih Ada juga teman saya yang iseng Kalau lagi sujud tuh, kenapa kamu sujud gini-gini? Gak ada asarus sujud Tapi sebagiannya memang harus sujud Karena sujudnya lama Atau asarus tahiyat Duduk tahiyatnya lama jadi Kayak mata kakinya tuh keras gitu Penduduk surga juga ada bekasnya Karena segala sesuatu itu ada asar Ada bekas Nah penduduk surga salah satu cirinya Lisan Lisan mereka itu terbiasa mengucapkan Alhamdulillah alhamdulillah Setiap hari akhirnya pasti Alhamdulillah Habis makan Alhamdulillah Bukan ya Alhamdulillah ya itu bersih Habis makan Alhamdulillah Bangun tidur Alhamdulillah Pokoknya setiap, setiap akhir dari sesuatu itu Alhamdulillah Itu berarti dia Lisannya itu lisana di surga Sebaliknya lisan orang yang jauh dari surga Biasanya yang keluar dari lisannya keluhan Kok bisa, kenapa kayak gini Dan seterusnya, dan seterusnya Lau, seandainya, seandainya Itu lisan, bukan lisan ahli surga Sekarang kita lihat kepada diri kita masing-masing Lisan kita itu bahasanya dengan apa Apakah dengan Alhamdulillah Atau dengan keluhan-keluhan Jadi bisa dibilang Kalau orang itu yakin sama Allah, Allah maha baik Allah itu gak Mungkin Wah, apa Allah tu wamilloh yuri dzulman lil alamin. Allah tu nggak mungkin pengen ngeyakitin hambanya tu enggak mungkin. Nggak ada sejarahnya Allah itu zalim sama hamba tu enggak mungkin. Sehingga kita musnuzon. Kalau kita dapat ujian musibah, oh faina walhusriusro. Dapat ujian musibah, oh waasat takrahu sya'an, wah wahai rabbu. Itulah yang dialami oleh Yusuf alaihi Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mana pernah kebayang bahwa Yusuf itu akan jadi seorang raja Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya Kedenkian kakaknya memang gak nyaman, tapi justru itulah kebaikan untuk dia di masa depan Kadang-kadang ada banyak orang yang gak suka sama kita, memang gak nyaman Tapi bisa jadi itulah pendorong, pemicu buat kita supaya melakukan lebih hal yang lebih baik lagi dan memang benar kata orang, kegagalan adalah guru yang terbaik. terbaik. Sehingga dari kegagalan itu kita kayak ngebayar biaya kuliah. Dari kegagalan itu kita belajar gitu. Nah ini coba kita jadikan motivasi hidup kita. Oh mungkin saya kemarin kenapa ditolak, karena datangnya kepedean. Ternyata calon mertua saya itu gak suka cowok yang terlalu kepedean. Besok datang, ditolak lagi, terlalu tawadu. Terus gimana tuh? Ustaz? Jangan terlalu ya, kepedean jangan tawadu jangan biasa aja. Maksudnya tawadu yang sederhana, bukan sok tawadu. Dia punya tapi dia bilang nggak punya. Dek mau apa kesini? Nggak apa. Mau selaturahim aja. Nggak berani ngomong Oh ya udah selat mau minum apa? Nggak apa. Gak usah repot-repot. Kopi juga boleh gitu. <laughs> Masih standar lah ya minta kopi. Dah minum kopi segala macam. E, perlu tambah gula gak dek? Gak pak Kenapa? Ngeliat wajah bapak juga udah manis Bahaya banget ya Jadi ke bapaknya bukan ke anaknya dek mau ngapain kesini? Saya harus berani dan Pede Tapi jangan kepedean Ngapain pak? Eh, ngapain dia kesini? Saya mau menyempurnakan setengah agama pak Oh bagus itu Terus caranya gimana? Saya ingin melamar putri bapak Oh, itu kurang bagus deh. Kurang ya? Oh, enggak apa-apa. Lain kali saya datang lagi. Enggak, enggak usah datang lagi. Wah, <tuk> datang lagi kayak yang lain. Kalau mau cepat tinggal taruh aja selebaran. Yang penting jangan lupa nomor telepon sama akun Instagram. Ada yang mau jadi istri saya, taruh di rumah rumah-rumah gitu ya saya punya teman orang Bogor, itu keren banget cara uh, ngedapetin istri bukan ngedapetin ya cara melamar istri, itu keren cuma agak nakal sih dia bikin uh, kayak recruitment uh, apa uh, pegawai SPG gitu dia kayak bikin uh, apa kayak jadi uh, agen untuk menerima SPG bikin satu, dia nyawa satu tempat di mall pakai X banner gitu yang pengen jadi SPG apa gitu ya silahkan daftar dengan membawa CV segala macam foto datang tuh ada 100 orang dia seleksi sendiri, seleksi satu-satu sama dia udah selesai seleksi 10 orang ee, dipanggil dipanggil wawancara gitu ya terakhir ada satu orang yang lulus pas udah selesai wawancara yang satu orang ini dibilang sebetulnya saya bukan lagi nyari SPG nyari istri wah ternyata si cewek ini kagum dengan usahanya jadilah sekarang istrinya terus teman saya yang dengar cerita itu bilang, tuh, pak, kok ceritanya baru sekarang, tahu gitu dari dulu saya praktekin, katanya terus kenapa sekarang saya udah punya istri, <tuh> nyesel, <tuh> enggak, <tuh> bahaya Kau naik iblai semahe, dan kau naik nabi hub. Laut kuyik, lahirkan kesukaan. Aku terpilih, dan